You and nobody's there. The smell of your perfume still stuck in the air. It's hard. Yesterday I thought I saw your shadow running around. It's funny how things never change in this whole town. So far from the start. I was there with you now. If the whole w o r l d was watching, I'd still dance with you. Drive Jir, boleh. Jodl! j o d h Jodl! Jodl! Abdull! Ingat waktu. Anak gue, a doldul! Yang terakhir kali, Abdul nyanyi kode lain juga begini ini. Karena kamu nyanyi waktu lagu kode lain juga bagus banget. Kali ini juga gue suka banget cara lo nyanyi ya. Terima kasih Bang j u d l Lo santai, terus karakternya keliatan h banget, kuat banget. Dan pinter banget milih lagu menurut gue ya. Kamu udah berapa kali ini, Milih lagu selalu cocok sama kamu dan akhirnya mesejnya ke deliver semua keren banget. Malam hari ini gue suka banget. Abdul. Abdul. Abdul. Ya,、uh, tanpa mengurangi... Rasa hormat. Rasa hormat pada para peserta lain. Serta pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh para peserta lain. Menurutku... Penampilanmu yang paling konsisten sampai detik ini malam ini ya. Terima kasih Mas Ari. Tentunya... Kamu bukanlah penyanyi yang sempurna. Dari segala teknik, kemasan belum tentu sempurna. Tapi kamu tau h banget cara、ngenakin、memperkuat n y a n a k i n lagu dan menonjolkan kekuatan kamu. Sehingga orang susah mencari kelemahan kamu. Itu salah satu syarat menjadi star. Bisa menonjolkan dia punya kekuatan dan meminimalisir dia punya k e k u r a n g a n Seperti Judika, contoh utama. Dia sangat lemah dalam tinggi badan. Ya. Tapi dia menutupi dengan apa? Suaranya bisa tinggi banget. Ya n g a Jud? Bener n g a Jud? Iya. Betul itu. <laughs> ya tapi satu lagi coach. Apa?、Uh, yang aku lihat perkembangannya banyak. Ini head voice-nya makin mulus loh dia. Iya. Iya makin-makin smooth makin. Terus smooth, gesturnya makin, makin enak. Iya. Pertahankan. Saya cowok aja suka kok sama kamu. <laughs> <laughs> gue gua makin, gue pertama kali ngeliat lo ya. Dari hari pertama, kedua, ketiga. Gue hari ini bilang gue makin ngefans sama lo. Terima kasih Unda. Aku boleh komen gak? Boleh dong,、Oke. boleh. Menurut aku kamu tadi indah sekali menyanyinya.、Yes. Indah. Itu yang namanya indah. Begitu kamu bagus langsung keluar tuh. Who's ceweknya <laughs> ya kan? Tadi dari tadi n gak g ada ya? Tadi tadi cewek Edge,、eh, Daniel ke... terus kan? Langsung keluar kan? Apanya、seri. yang keluar? Serenya. Oh serenya keluar,、yeah. serenya udah keluar. ah Iya, sebab host perempuannya harus di keluar di atas panggung. Nil, benerin dulu baju Sere itu salah tuh. Dasinya masih miring kayaknya ya. Itu jasnya miring Sere. Emang gitu, emang gitu. Itu miring loh. Enggak, emang gitu bajunya gitu. Enggak, enggak apa-apa. Emang om-om itu tastenya agak toku-toku gitu. Emang susah. a m i a r i n m a u k o m e n a m amin, a m i amin, a m amin, a m a m a n amin, amin, a i n amin, amin, a i n a m n amin, amin, amin, a i n amin, a i n amin, amin, amin, amin, amin, a m a m n a m n a m a m amin, amin, a m n amin, amin, a h i n amin, a i n amin, amin, amin, a n k e m a r i n i n i b a l i k ke b a l i n amin, amin, a m i a n a amin, a i n amin, a i n amin, y i n a i n amin, i n amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin, a m i amin, amin, amin, amin, a m i amin, a m i a m i a m i a m i a m i amin, amin, amin, amin, amin, amin, a m amin, a m i a i n amin, a i n amin, a amin, a m a m n a m i a i n a m i i n a m i m i n amin, amin, a n amin, a m amin, amin, a m i amin, a m i a m i a m i a i amin, a m i amin, a m i Mereka makin kenal siapa saya,、hmm. jadi、um, kayak orang yang biasanya cuma lewat bisa Abdul manggil gitu. Kayaknya gak percaya aja sih, udah, udah, udah jadi suami. t e r k e l a s aja gitu ya, sama e Wah, gak dapet dong. Jadi balik a n biasanya nyanyi solo ya. Ya. ya. Ini begitu udah tampil di Indonesian Idol, banyak yang ngajak duet gak sih,、um, sementara... t e m a n t e m a n kontesta. Oh t e m a n t e m a n kontesta. e n g a k lu nyanyi di solo itu apaan sih? Nyanyi-nyanyi solo itu apaan sih? Kayak, kayak、uh, kalau di Bali itu n g a f e、uh, di c a f e itu nyanyinya seperti apa emangnya? jadi aku nyanyi sendiri、um, dengan instrumen gitar. Terus aku pakai looper dan juga、um, f o o t s t o、oh. m e b o x Atau aku sebutnya foot drums. Jadi itu multitasking. Oke.、Okay. Ya, empat. Empat gerakan sekaligus, jadi semuanya gerak dalam sekali perform itu live. a d i kayak ini ya, kayak Ed Sheeran ya, kamu kayak Ed Sheeran Ed Sheeran cuma n pake l u p e r saya ada food drums yang dimainin manual. Lebih hebat dari Ed Sheeran. Apa? Lebih hebat dari Ed Sheeran, p l e a s Panggilnya apa? Ahmad? Ahmad? Abdul. Panggilnya, Abdul. Abdul. Abdul, Abdul atau Abdul, Abdul, a t a u Ahmad, a h m a d gitu. Abdul aja. Iya, k a l a u Ahmad nanti ada yang baper soalnya. <laughs> <laughs> Udah Abdul aja, Abdul. Mendingan Sebentar. Abdul. Abdul. Sebentar ya. Kita tadi semua sepakat tidak membahas nama itu, tapi yang memulai dia lagi selalu. <laughs> Aduh. <laughs> Wah kekerasan. Oke、okay, tapi pemirsa,、penjurian. jujur nih ya.、Uh, saya sudah melihat gitu banyak sekali kontes-kontesan t a n t gitu ya. yang Kalau misalnya dipuji sama seluruh juri biasanya SMS votingnya malah rendah. Karena mereka ngerasa udah pasti aman. Nah disitu bahaya sekali. Kalau misalnya memang Anda mengaku kalau Abdul adalah kontesan t favorit Anda. SMS vote sekarang juga. Pastikan vote、Iba、sekarang boleh juga sebanyak-banyaknya. Boleh, Juli boleh ngevote? Oh gak adil, gak、oh. adil. Tapi boleh di b a w a meja, tapi gak adil. Tapi gak apa-apa. Kurang bagus tadi dia nyanyi, kurang bagus. Gak、ya. bagus kamu gak bagus. <laughs> vote ya. Gak、kurang、bagus. bagus. Dicelek-celek langsung. Oke,、okay. okay. tapi、uh, gimana caranya, Duh? Caranya ketik Abdul, A, B, D, U, L, dan SMS sebanyak-banyaknya ke sembilan lima satu lima satu. Terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung Abdul dengan cara di bawah ini. Yes, oke,、okay. make sure, yes. Oke,、okay. yo, that was an amazing, amazing Thank performance. You very much. Thank you so much, bro. <laughs> Thank you. Good、Thank、luck,、you. all、Thank、the best. You. Thank you, judges. Thank you. Thank you.